adalah kita saling maaf memaafkan selaku manusia tentunya kita tidak lepas dari salah dan dosa. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawwallah La hawla wa la kuwata illa billah Nah, Muhammadiyah itu Tidak merokok rata-rata Jadi, Muhammadiyah ini kan tidak bermazhab Satu-satunya yang bermazhab di Muhammadiyah Cuma perokok. Yaitu, Mazhab Maliki Jadi kalau ada perokok di sini dari orang Muhammadiyah itu rata-rata ikut Mazhab Maliki, yaitu Mazhabnya Pak Malik Fajar. Jadi Pak Malik itu perokok berat dulu sekalian. Jadi kalau rapat ngobrol dengan anak muda-muda Muhammadiyah dia dah nggak nggak betah, pengen ngerokok. Mas, saya keluar sebentar ya. Ngapain Pak? Mau masuk NU? Dia ngerokok. Sudah selesai dia dia balik lagi. Saya masuk Muhammadiyah lagi ya Jadi membedakan Muhammadiyah dan NU itu sederhana Kalau kata Mas Musti, kalau ada tulisan no smoking Bagi NU itu nu no smoking Artinya NU smoking Kalau bagi Muhammadiyah no smoking ya tidak merokok kira-kira gitu Jadi nggak ada beda-bedanya NU, cuma masalah rokok loh Masalah rokok dan masalah poligami tadi, kira-kira gitu wahai mati kah, pencur ya ya Allahumma harinal hakoh hakoh warjuk warinal batila batila warjuk رَبَّنَا لَا تُفِتْنَا إِنَّنَا نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا